In Allah, In Allah, In Allah, In Sjaal. In Sjaal. In Sjaal. In Sjaal. In Allah, In Alhamdulillah, pemirsa Indonesia dimana pun anda berada pagi hari ini kembali kita bisa ketemu lagi di sini tentunya di Mama dan A. Berhati. Iya, buat ada yang di rumah pagi hari ini anda bisa ikut bertanya atau curhat, silakan langsung telepon 5641234, bisa juga melalui Skype di add saja di kami di Mama Ibu-ibu apa kabar Bu? Sehat. Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Hai, ya. Semuanya pada seger seger saya lihat. Jadi jawab salam aja langsung berdiri tadi. Alhamdulillah, saking semangatnya ibu ya, ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan keluarga semua di rumah sehat-sehat. Alhamdulillah. -sehat. Oh, ibu kalau di rumah yang megang keuangan siapa bu? Suami apa istrinya? Istrinya ya. Ya, memang sudah menjadi kewajiban suami untuk menafkahi istri baik secara lahir dan juga batin. Sedangkan istri berkewajiban untuk melayani suami mengatur kestabilan rumah tangga. Ada juga nih istri yang egois nih ngatur keuangannya. Sampai ada istilah, kalau uang istri milik istri, uang suami milik istri juga. Nah, karena semua gaji suami dikuasai sama istrinya. Wah, enak tuh kalau jadi istri kayak begitu ya. Kasian tapi suaminya karena punya kebutuhan juga yang harus dipenuhi. Nah, pagi hari ini kita akan membahas masalah tersebut bagaimana sebenarnya secara Islam mengatur keuangan dalam rumah tangga. Kita akan ikuti Tau Mama dengan tema Gaji Suami Dikuasai Istri. silakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi na'amaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa na'udhu billahi min sururi anpusinah wa min sayi'ati a'malina mayyahdillahu falamudillalah wa mayyudlil pala hadiyalah ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah anna muhammadan abduhu wa rasuluh. suami dikuasai oleh istri. Anda lihat di dalam surat Anisa 34. Arrijalukohwamu na alan Nisa, bima fatdullahu baddockum ala badin, wa bima anpaku min amalihin. Laki-laki adalah kepala keluarga. Allah melebihkan yang laki-laki daripada -laki perempuan. Laki-laki punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya buat istrinya. Dari ayat ini jelas. Bawa laki-laki kepada keluarga yang wajib memberikan lahir batin buat istri, anak dan keluarga yang dalam tanggungannya. Allah berfirman, "Liyunfiqudzu min saatihi." Yang namanya seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kadar kemampuan. Kalau dia orang yang kaya tentu nafkah buat istrinya sesuai kekayaan dia. Kalau dia sederhana sederhana. Kalau dia tidak mampu istri harus maklum. Dan itulah kemampuan daripada suaminya. Hukumnya adalah wajib. Hadis Katika mengatakan. Ketika seorang meninggal dunia yang pertama dinilai. Dihisab dalam mizan seorang suami. Adalah napakah yang diberikan kepada istrinya. Hadis Nabil yang lain mengatakan. Bukan laki-laki-laki yang gagah dan bijaksana. Kalau dia memberikan kepada dirinya royal. Sementara buat istri dan anaknya. Alif. Nauzubillah min Yang anak jangan lupa. Suami punya kewajiban mencari nafkah. Buat kebutuhan rumah tangga. Tapi tidak semuanya. Babima bima min amwalihim. Suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya. Tidak semuanya. Yang penting mencukupi kebutuhan rumah. Buat listrik Buat telepon, buat makanan, minuman, bayar sekolah, sudah cukup. Di kita banyak perempuan yang ngaku Islam, tapi tidak mengerti tentang Al-Quran. Gaji suami diambil, uang insentif diambil, uang transport diambil, SPJ diambil, uang bonus diambil. Hmm. THR diambil. Aduh. Itu perempuan yang serakah dan dia tidak mengerti Al-Quran. Sadar kita istri bukan kepala keluarga. Kepala keluarga adalah para suami. Itulah kenapa dalam surat Anissa ayat 11 alam berfirman laki-laki mendapatkan warisan dua bagian daripada perempuan. Kenapa? Kaum laki-laki punya tiga kewajiban. Satu anak istri yang kedua ibu kandungnya Yang ketiga saudara kandungnya perempuan kalau dia miskin silahkan anda lihat surat al-baqarah 219 yes aluna kamalayun fikun kulma anpaktum min harin pali luarida ini wal akrobin wal yatama wal masakin Muhammad kalau hambaku bertanya kepadaMu tentang yang terbaik nah yang terbaik yang pertama diberikan kepada orang tua keluarga dekat keluarga jauh Anak yatim, pakir miskin. Ini Al-Quran yang wajib kita ikuti. Jangan egois jadi perempuan. Sadar anda. Suami anda punya keluarga. Dia tidak keluar di belahan batu. Tapi punya ibu kandung yang mengandung dan melahirkan. Menyusui, membesarkan dan seterusnya ibu kandungnya. Makanya Allah berfirman. Ibu kandung suami anda punya hak dengan rezeki suami. Tidak sedikit di masyarakat kita. Ngaku Islam, ngaji rajin, yasin tahlil apal, palak pakai kudungan sama hmm. mertua. korek yeah. Ada yang begitu? Ah. Mana orangnya? Ah. Mikir, suami Anda kayak begini gara-gara emaknya. Emaknya yang mengandung, yang melahirkan. Yang mandiin, yang ajarin makan, yang nyekolahin, yang Irit jajan, yang Irit pakai gelang, pakai baju bagus. Asal anak sarjana. Anak kerja, punya duit, itu ada hak kita orang tuanya. Sampai, sampai suatu saat seorang sahabat bertanya. Ya Rasulullah, orang tua saya, ayah saya minta harta saya. Rasul bersabda, dirimu dan hartamu itu milik orang tuamu. Kenapa tanpa kita orang tua, anak kita begini. Jadi istri jangan songong, Jangan nguasai harta suami. Mikir itu punya suami. Suami punya keperluan. Semua dipegang sama bini. Tiap suami berangkat dikasih duit cuma goban. Ah. Cukup kemana duit goban? Gak cukup kemana-mana. La ilaha illallah mikir jadi bini. Ada perempuan curhat ke saya nangis tersedu-sedu. Mama sebel sama suami saya. Tadi berantem lagi. Emang kenapa? Abi suami saya kalau kasih duit sama mamanya ngapalah ngomong saya. Saya tanya, "Yang dikasih duit sama mamanya duit siapa? Duit dia ngaca, perempuan bodoh." <tik> Salah. Orang tua punya hak. Kalian bisa dapat bahagia gara-gara anak gue. Kalian bisa senang gara-gara anak gue. Hmm. Merasa nikmat gara-gara anak gue. Iya hmm. pak iya? Yeah? Iya. Yeah. Jawab dengan jujur. Makanya ngaji pakai Quran. Kok tega mantuk ke salon puluhan juta biar pipi dicin. Mertua bengek nanti ke dokter. Ah. Mikir lu, mikir. Pertanyaan saya, wahe para mantu, berapakah Anda ngasih duit tiap bulan sama mertua? Jawab. Lebaran doang. Ngasih kalau lebaran, emang mertua lu hidupnya cuma lebaran? Mikir. Mertua Anda butuh makan tiap hari, sehari tiga kali makan. Butuh ketaklim, hmm. ongkos ketaklim. Masukin duit, tromol, taklim Bayar listrik tiap bulan Telepon tiap bulan Bayar pembantu tiap bulan Mikir para mantu ah. Kalian senang gara-gara anak saya ah. Kalau kalian pelit sama mertua Anak kalian besar dikawinkan oleh kalian Kalian jadi mertua Jadi orang tua Pasti anak mantu kalian koret Makan dan pencarian lo padeh ah. Saya gak main-main Beneran Makanya yang selama ini Nguasain duit suami pikirin Suami punya kewajiban Membiayai kehidupan orang tuanya di situ keberkahan akan datang Apakah kalian tega Kalian makan enak Mertua kalian tidak makan Apa kalian tega Kalian tinggal di rumah mewah Mertua kalian tinggal di rumbu-bubuk butut Apa kalian tega Baju kalian mentereng Mertua kalian hanya baju lusuh Nah itu kewijzbaar, suami kalian. Siti Aisyah bertanya ya Rasulullah, siapa yang paling berhak dengan seorang anak gadis ayahnya, orang tuanya. Siapa yang berhak dengan seorang istri kalau anak istri sudah menikah suaminya. Nanya lagi si Aisyah, siapa yang paling berhak dengan seorang remaja anak laki-laki pemuda orang tuanya. Siapa yang berhak dengan suami kalau anak laki-laki kita sudah menikah ibunya. Kedengaran semuanya? Kedengaran semuanya? Yuk perhatikan orang tua dari suami kita. Jangan sampai ketika Apalagi menyuruh suami. Jangan ngasih ke mertua. Apalagi suami ngasih mertua. Anda marah. Masya Allah. Allah tidak ridho. Karena Rasul bersabda. Ridho Allah. Pidho waidain. Suhtullah. Pi waidain. Hati-hati. Jangan Anda jadikan suaminya Anda al -qomah. Mencintai istrinya. Melebih cinta kepada ibu kandungnya. Sehingga ketika sedang nazak. Sakaratul maut dia tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Nauzubillah min dzalik. Yuk, yang selama ini salah langkah, kita perbaiki kembali kepada Al-Qur'an dan Rasul. Allah berfirman, Rasul bersabda, taraktu lakum amraini, lan mata masaktum bihima, kitabullah wa sunnatun nabi. Dua perkara yang ku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara, hidup kalian pasti selamat di akhirat. Mariam merupakan perkara Quran dan sudah Rasul yuk kembali kepada Quran dan sudah Rasul biar kita tidak salah langkah. Amin. Amin. Amin. Ya. Baik itu dia atau Mama untuk tema uh, gaji suami dikuasai istri. Anda yang ingin bertanya atau curhat ke Mama Dede silakan 5641234 dan bisa juga melalui Skype. Biasa saja di kami di mamaaa.beraksi. Tapi sekarang saya akan absen dulu majelis salim yang hadir di sini. Enggak usah berdiri ya Bu ya. Jawab, ya, enggak usah berdiri ya. Nanti pada berdiri kabur lagi ya. Yang pertama adalah Majelis Alim Al-Hikmah Majalaya Bandung Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mahadabang Ibu Alhamdulillah Majalaya Bandung ya Berapa lama perjalanan dari Bandung ke sini Bu? Mogok Oh mogok Macet apa mogok? Mogok Bisnya rusak? Oh iya Makanya ya, bis yang bagus murah aja sih Kogok ya, dah jadinya ya, iya, udah mahal tapi jelek kan, <laughs> kasian banget ya, namanya musibah itu ibu ya, ya. ya. Tapi juga ini bajunya bagus, Hitam iya, alhamdulillah, kerudungannya juga baru, ya. Udah lunas belum? Belum. Eh bawa apa dari majalah ya? Borondong. Ah? Borondong. Borondong. Oh, Oke, okay. ya baik terima kasih ibu. Yang berikutnya adalah Majelis majalahnya Miftahul Jana. Dago Bandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana dah Mang Dago? Alhamdulillah. Ah, Alhamdulillah. Ya, mongok juga enggak tadi. Nah. iya. Nah, Bagus bisnya. Bagus. Mahal apa murah? Mahal. Oh, mahal. Iya. Nah. <laughs> standar ya, Bu ya. Kalau sewa uh, itu udah standar, ya. <laughs> <tutuk> Terima kasih sudah hadir di sini bawa apa dari Dago? Ayam. Oh, iya. Oh, Yaitu borondong ini bawa peyep sama brownies. <tuk> iya, Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir sini. Ya, ya nyai, makasih sudah <tuk> hadir sini. Ya ya ya. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Oke, kita harus break sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tentang musisi di, di Mamah dan A. Beraksi. Solatul Bisa. I'm yeah. you yeah.